today it's gonna be the day that i'm gonna turn back to you by now sure somehow realize what you got to do and i don't believe that anybody feels the way i do about you now yeah feed the words on the street at the fire and you hide yourself I'm sure you heard that before but you never really had it now and I don't believe that anybody feels the way I do about you now Oh, and all the road we have to walk our winding, and all the light and leave Come on, come on. You got a bit of wine and safety. More, come on. And I'm terrified. We don't want to say me. Udah? Nil? Yo Kang. Gimana kabarnya? Ah Luar biasa. Kebetulan Daniel anak saya. <laughs> uh, kerja, pernah kerja sama lumayan lama ya Nil ya? Iya iya betul. Uh, gue sih seneng, gue sih seneng banget. Saya seneng banget sama Daniel, saya seneng banget sama orang-orang yang... ...terus berusaha berjuang dari tempat satu ke tempat lain. Dari satu kompetisi ke kompetisi lain. Dia kalah, dia gak, gak takut, gak gentar. Terus dikasih lagi masukan oleh beberapa juri yang hebat-hebat ini. Kamu pernah-pernah ketemu dengan para juri-juri yang hebat sebelumnya. Uh, gue mengingatkan kepada satu-satu penyanyi yang hebat. Dia gak gentar, dia gak bosen, dia dijatuhin berapa kali, akhirnya dia dapat bintang. tahu gak siapa? Siapa tau? Judika. Oh iya. Tulang, tulang Judika. Iya, gue tahu banget Judika dulu hebat. Dari dari bener benar dari A sampai Z dia jalanin kompetisi jatuh bangun jatuh bangun akhirnya. Judika nggak pernah sensi orangnya, nggak pernah sensi orangnya. mau dikritik mau diapain dia orangnya hebat, mau terima yeah. kritik dia. Oh, oh gitu ya, emang ada yang sensi? Gak kritik kritik gue makan semua. <laughs> Hebatnya e begitu sih Judika itu mau dikritik mau dibangun mau diapain dijatuhin dibangun dia nggak orangnya yang. Gak sensi. Gak esensian banget. Nah itu berarti pelajaran bagus banget tuh Nil. Uh, buat gua lu ada kemajuan dari yang kemarin gua lu jadi anak gua yeah. ada kemajuan ama tetap catatan gua yang kemarin kan ke lu adalah emosi yeah. awas emosi mm -hmm. pada saat musik naik kita tuh emang emang perlu jam terbang yang yang banyak banget untuk uh, merasakan musik naik tuh kadang-kadang kita jadi ke bawah naik apalagi ada penonton yang jerit-jerit teriak danil segala macam itu akhirnya jadi emosi naik terus mm. itu yang justru harus tetap lu jaga yeah. supaya tetap uh, Penampilan lu efektif dan keren, tapi buat malam ini halus bisa. Thank you Kang. Daniel. Iya kak. Si abang ya. Iya si abang. Si abang, abang adik soalnya kak. ya? Iya abang, Abang yang ya, masih kecil si tadi. Lebih kecil ya. Hah? <laughs> Nggak maksudnya si adik kayak Kayaknya teman Kayaknya sama ya. Ya. Biasanya deh. Biasanya anak pertama aslinya kurang emang. Oh. Asinya ya? Oh, iya dia banyak banget <laughs> ya. Aku tuh <laughs> anak pertama loh lagi mikir tapi iya juga sih. <laughs> anak pertama ngalah buat adeknya ah, ya. Iya betul bun. <laughs> Dihabisin asinya. <laughs> <medis> Oke <Okay, bun. laughs> abang, aku panggilnya abang ya. Abang Daniel. <laughs> kalau sebelahnya itu siapa? Abang da Daniel. Da da da Daniel. Abang Daniel juga. Eh suami gue juga Daniel juga loh. Terus oh, sih. Terus. Aku boleh kasih Ahmad masukan Daniel. ya. Iya kak. Aku gak ikutan, gak ikutan. Gak ikutan. Gak ikutan. Gak ikutan. <laughs> sorry Dari yang di rumah. Terus ada lagi mau rumah. diomongin kesemuanya di rumah. <laughs> Oke okay Daniel, um, aku adalah uh, salah satu penggemar suara kamu ya karakter vokal kamu aku suka. Terima kasih kasihnya. Bener, aku seneng yang unik-unik gitu, <laughs> yang nggak yang nggak common gitu buat aku. Kamu punya teknik dan cara menyanyi dan uh, warna vokal yang berbeda. Cuma aku merasa tadi bukan penampilan terbaik kamu. Aku rasa kamu punya potensi untuk bisa lebih dari penampilan kamu tadi. Aku gak tahu apa mungkin lagunya, atau mungkin aku mungkin punya ekspektasi kalau dengan tipe suara kamu nyanyi lagu Oasis tuh aransemennya agak bisa dirubah sedikit gitu, jadi biar lebih karakter kamunya lebih keluar. Dan itu kan sebenarnya kamu bisa bisa uh, ngasih masukan juga gitu untuk aku pengennya musiknya lebih keras ini supaya lebih kedengaran akunya daripada kayak berusaha menyanyikan lagu Oasis dengan tipe vokal yang berbeda gitu. Kalau menurut aku, jadi uh, ya itu masukan dari aku personally. Mungkin kedepannya gimana caranya kamu bisa memilih aransemen dan lagu yang bisa lebih menunjukkan kekuatan karakter vokal kamu. Oke okay, terima kasih banyak juri, yes thank you so much dan boleh gak kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Daniel? Lebih keras lagi tepuk tangan untuk Daniel? Semakin keras lagi Indonesia untuk Daniel? Daniel! Idol lovers, menonton keseruan lainnya di Indonesian Idol? Langsung aja yuk klik subscribe, jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Thank you.